Nyanyian Siara Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta Daripada lidah penipu Apakah yang diberikan kepadamu dan apaka yang ditambahkan kepadamu, Hai lidah penipu, pana panah yang tajam dari pahlawan, Dan bara kayu arar. Celakalah aku, Karena tingal tinggal sebagai orang asing di mesek, karnaharus diam di antara kemah-kemah kedar, Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang.